Pagi, p a Heru. Pagi. Silahkan, p a Heru. Sampah itu kan berhubungan dengan、uh, bagaimana mengelola sampah, bagaimana membuat peraturan yang tegas untuk yang membuang sampah sembarangan. Ini kan pejabat ini tidak mampu dan kebingungan, udah n g a k bisa kerja, sehingga buruk muka cermin dibelah. Jadi yang aneh-aneh aja, yang enggak-enggak gitu. Biar kebanyakan n g anggur juga, jadi mikirnya kemana-mana gitu. Mikirnya yang, yang gangga juga. Terima kasih. Pak u itu selamat pagi. Iya, selamat pagi, Mbak. Silakan. n、nah, ya mungkin permasalahan、nah, kita ini sangat spesial juga ya. Mengingat nah, di daerah kita ini Jakarta kan banyak bank. g terus kalau misalkan yang di luar daerah, k a n d a r a a n pemerintah mau mengadakan r hal itu itu juga sangat tidak mungkin. yang mungkin dilakukan adalah bagaimana mengajukan sampa, nah terus sampa itu、e, bisa d i b a w a ulang begitu. jadi tidak harus yang memproduksi yang melakukan、e, penarikan sistemnya, saya kira begitu. Oke,、okay, r i m a kasih balik s e l a m a t p a g i Selamat pagi, Bu Nena. Ya, silahkan, Pak. Iya, saya mau n g o m e n t a r i penarikan ya, Bu Nena, tapi mengenai penarikan paham. Itu Amerika kan lagi susah tuh. Dia akan narik juga、eh, investasinya, apalagi dia sebagai negara apa, investasi. Dia kan perlu uang banyak, sekarang utangnya a g a banyak. Dia negara yang sudah tidak dipercaya, p e r i k a t utangnya diturunkan. s a t a akan anjok, anjok. l Terima kasih. Pak t Andre, selamat pagi. Saya saya juga baru kali ini mendengar Ada produk yang sudah beredar Mau ditarik lagi dan didaur ulang Sebetulnya barang yang didaur itu kan makanan m a k a k a n kopi Sudah di dalam kaleng Kemudian dituang lagi d i r u b a h kemasannya saya、eh, b a r u t ini makanan Makanan t u h didaur ulang パリアンデラギビトウキ l ィ、ダウンディダディ、パプウニマンアカンディコンソンシオラマン、ディダウンオラマ iya saya rasa cukup realistis ya untuk kita u l a n tapi mungkin kita bisa berpikir bahwa ada pihak ketiga yang mengkoordinir k a d a n g k a d a n karena juga kita harus m e n g a h a m i hak lembaga seperti pelayanan konsumen dalam berbuat berkualitas dia s e n i y a n m e n i d e n t i f i a s i Oke、okay. malam s a n g bapak p e n g a b i a n selamat siang. Ya Pemen, saya, bapak kalau saya pikir si pemerintah terpaksa mengadakan ada bingung. ngurusin koruptor nggak bisa bagaimana caranya mengalihkan perhatian bikin isu-isu yang aneh-aneh tapi mungkin ada maksudnya baik ya, supaya pengusaha ini bagaimana membuat kemasan yang bisa didaur ulang jadi、eh, tidak merusak lingkungan kalau arahnya ke situ sih nggak apa-apa kalau ada pengusaha yang tidak bisa belum bisa membuat kemasan daur ulang mungkin dikasih dibebani sedikit、uh, b i a dan lain-lain untuk m e n j a g a lingkungan tujuannya. Tapi kalau untuk mengadakan ada yang aneh-aneh hanya untuk m e n g a l i h k a n perhatian masyarakat, itu konyol bersali. Terima kasih. Terima kasih, Pak Pangaben. Pak Aras, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya,、uh, ini salah satu produk lagi pemerintah yang mau to the point ya langsung tembak poinnya, tapi tidak t e p a t s a s a r a n Tidak melihat prosesnya ya. Itu kan dari produsen pasti jalurnya ada distribusi retailer, penjual, sampai ke konsumen jadi seharusnya kalau yang melakukan、uh, apa namanya, recycling itu adalah di konsumennya jadi disana yang harus diberikan fasilitas untuk mereka bisa memilah ya p a n j a n yang dibuang untuk recycle dan seterusnya, nah untuk produk k e t e n t u a n di produsen ya seperti bapak yang barusan tadi dibilang buatlah kemasan-kemasan yang bisa didaur ulang sehingga yang end user yang terakhirnya dia bisa melakukan daur ulang tersebut jadi itu mata rantai yang harus d i l a y a n oleh pemerintah bukan cuma nembak ke produsen dan mengharap segalanya selesai gitu tidak bisa seperti itu baik terima kasih pak Arif e selamat siang selamat siang silakan lihat hal itu a d a a buat produsen untuk menarik p r o t u k yang harus diluncurkan アンデシアさん、アプロサンのパイアンとベスナー。サイダポトスパーリフィアパーディー、サマティアン、サマティアン、サマンキャンバイアン、アルピニア パーソンプロジェクトのパーソンとパーソンのパーソンのパーソンのパーソンのパーソンのパーソンのパーソンのパーソンのパーソンのパーソンのパーソンのパーそンのパーソのパーソンのパーソンのパーソンのパーソンのパーソンのパーソンのパーのパのパのパのパのパのパのパのパのパのパのパのパのパのパのパのパのパのパのパのパのパのパのパの